Jangan lupa bahagia ya. Bareng bersama Karang Taruna Tunas Bakti ada Ramayana ada Mike Pro shooting. Kasih dulu tepuk tangannya mana untuk Devi Aldiva Ju Palapa. punya Kellong keluarga besar Tunas Bakti Sudahul. Se tosi hangon Nori toku yhäin si, KTM Produk Mas Teguh Saputro terima kasih. Mas Teguh Saputro selaku dari KTM Produk Matur Su. Iya.